Gadis itu bernama Akiya, dan saya jarang memamerkan sosoknya di hadapan dunia. Tapi, kali ini harus saya akui, ide yang dia punya cukup luar biasa. Suatu hari, saya mendapatkan undangan dari kawan-kawan di BIMA untuk menghadiri acara TK Tambora. Sebuah acara pendakian Gunung Tambora melalui jalur Desa Kawindatoi Kabupaten BIMA. Tentu saja saya senang menghadiri acara ini, apalagi ketika mereka berkata bahwa saya diperkenankan membawa satu orang lagi. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah membawa Akiya, karena selain binaya, Tambora adalah gunung impiannya. Dan Tentu saja hubungan saya dan Akyah tidak perlu dijelaskan ya. Nah, untuk melatih fisik sebelum pergi ke Tambora, kami inisiatif mendaki Gunung Papandayan, yang tidak jauh dari tempat kami tinggal. Tadinya hanya akan pergi bertiga, saya, Akyah, dan Adis, seorang kawan yang dulu mengajak kami ke Gunung Rinjani. Ternyata ada beberapa kawan kami yang juga ingin ikut dalam pendakian ini termasuk dua orang kawan yang menjadi talent dalam video klip lagu saya yang berjudul obsesi. Kami pun berangkat menuju Garut, dimana Gunung Papandayan berada. Ramai-ramai menggunakan motor, Adis membawa kami tidak melalui jalur utama, melainkan melalui jalur Kamojang. Di atas motor, saya dan Akia banyak berdiskusi tentang video klip obsesi. Betapa banyak orang yang kurang suka dengan video klip tersebut. Betapa banyak juga yang tidak mengerti kenapa sang talen perempuan tertawa-tawa padahal lagunya sedih. Sebetulnya lagu dan video klip Obsesi adalah bentuk colekan tentang orang-orang yang mencintai secara berlebihan, sampai tidak mau ditinggalkan, menangis meraung-raung saat diputuskan, mengancam akan bunuh diri, dan lain sebagainya. Semestinya Cinta tidak perlu seberlebihan itu. Lalu tiba-tiba Akia mengeluarkan sebuah ide liar. Katanya, karena dua kawan kami yang merupakan talent dalam video klip tersebut juga ikut ke kepandayaan, kenapa tidak kita syuting saja prequel dari video klip Obsesi? Lalu Akia menjelaskan, Sepertinya asik juga kalau kita membuat sebuah video di mana sang talent lelaki memiliki pacar dan mendaki berdua ke Gunung Papandayan. Tapi ternyata si mantannya ini masih menguntit, sampai di ujung ceritanya video ini akan terkorelasi dengan video klip obsesi. Wah, saya rasa ini ide yang sangat segar, dan saya hampir tidak percaya Akyah bisa mengeluarkan ide semacam ini. Akhirnya di atas motor, kami berdua mengeluarkan ide-ide gila kami, dan Akia mencatatnya sementara saya masih mengendarai motor. Setibanya di pintu masuk Gunung Papandayan, kami lumayan kaget melihat harga tiket yang terbilang cukup mahal. Tapi ya sudahlah. Sebelum mendaki, Akia dan saya briefing ide kami tentang syuting kepada kawan-kawan yang lainnya. Mereka pun turut bersemangat ketika mendengar ide kami. Pendakian pun dimulai di sore hari, dan di sela-selanya, Akyat terus mengambil gambar. Papandayan memang terbilang gunung yang komersil, terbukti dari adanya warung di jalur pendakian. Dan di sini kami berbincang dengan salah seorang petugas penjaga gunung Papandayan. Di sinilah saya jadi mengerti kenapa harga tiket naik, Jika dilihat-lihat dibandingkan ketika pertama kali saya datang ke Papandayan pada tahun 2012 Gunung ini sekarang menjadi jauh lebih bersih Dan membersihkan gunung yang sudah terlanjur menjadi gunung komersil Saya yakin bukan tugas yang mudah Butuh banyak tenaga yang dikerahkan Dan jika tiket masuk memang harus sedikit naik Saya rasa tidak masalah Asalkan kita tahu kemana larinya uang tersebut Jangan sampai retribusi naik tapi pemeliharaan tempatnya tidak ada. Uhuh, uhuh. Di tengah pendakian, Adis memberitahu saya hal yang takkan saya lupakan. Kurang lebih jika dikerenkan kata-katanya seperti ini. Gunung tidak membuat kita melupakan masalah. Gunung hanya membuat kita merasa bahwa segala masalah tidak lagi berarti. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Tidak sampai 3 jam berjalan, kami telah tiba di camp ground tempat kami akan mendirikan tenda. Malam sudah turun ketika kami datang. Langsung saja yang kami lakukan adalah masak, membangun tenda, dan langsung makan malam. Dan kalau kawan-kawan belum pernah ke pepandaian sebelumnya, kalian harus siap dengan serangan babi hutan dan juga anjing liar. Makanya, belajar dari pengalaman waktu itu di Sindoro, Saya pun menggantung alat-alat makan di atas pohon agar tidak terserang. Ketika pagi datang, kami menikmati pemandangan dan harus rela tidak sampai ke puncak gunung karena Gunung Papandayan memang bukanlah gunung untuk mengejar puncak. Akhirnya, kami pun pulang. Karena kami naik menjelang malam dan pulang menjelang siang, pemandangan pun tampak berbeda. Di siang hari, kami lebih banyak berhenti untuk foto-foto tentu saja. Di perjalanan pulang, saya merenung tentang betapa banyaknya ide-ide liar yang dihasilkan oleh anak muda, tapi cenderung tidak didengarkan oleh generasi yang lebih tua. Coba saja kalau saya menganggap ide akia hanya sebatas angin lalu di atas motor. Mungkin kami tidak akan pernah mulai syuting, mungkin kami tidak akan pernah mulai mengedit video lainnya. Ide, sekecil apapun, adalah emas. Ia bisa terus mengendap tanpa pernah ditemukan, Atau bisa digali dan dipergunakan Dan ide bisa datang kapanpun, dimanapun, dari mulut siapapun Jangan remehkan mereka yang lebih muda, berhenti memandang sebelah mata Dan inilah hasil video prequel Obsesi Karya Akiyah Selamat menikmati, salam aksara, salam Lestari firsah besari Masih suka ngubungin kamu gak sih? Ya gitu deh. Kan kamu tuh sini ruang kita gimana? Serem juga sih kalau dipikir-pikir. Eh tapi gak mungkin kan dia ikut kita kesini. <laughs> ya enggak lah. Eh, kirain aja <laughs>